Bismillahirrahmanirrahim Wa gala radiyallahu anhu Allimu ahlakum wa awladakum Wamuruhum bis syara'i Wahum sigar Hatta tantarihat tumaknina Bilrizki fi kulubihim Wa yathiku billah fi zamani Fi qawlihi ta'ala wa fi samai Rizkukum wa ma tu'adun Wa illa wa la'yadu billah Tadhiku alaykum biladukum Wa tatahaya lakum alasfaru Ila albu'di alladhi ma'akum Wahi illa uqubatun wa tiba'un lil syaitan Kama kala ta'ala asyaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-faqsya Wallahu ya'idukum ma'gfiratan minhu wa fadlah Wallahu wasi'un alim Alimu anak-anak kamu Wa ahlakum, keluarga kamu Ajari agama Wa muruhum perintakan mereka bisyara'i Mengjalankan syariat-syariat wahum shighar dan mereka dalam keadaan masih kecil mulai kecil ajari belum wajib salat aja salat aja baca quran aja e, mereka tadi itu cinta allah cinta rasul cinta keluarga rasul cinta ulama ajari mereka wahum shighar dan mereka itu dalam keadaan kecil hatta tan tarah tu ma'nina birizqi fi qulubihim sampai betul-betul tumanina mantap terhadap rezeki dari hati mereka Hmm, di antara mereka itu kalau ngajari anaknya untuk masa rezeki segini enak minta sama Allah swt makan minta sama Allah mah makan ibu nggak bisa ngasih makan ya Allah kasih aku makan ya Allah dari belakang dikasih nasi ya. dari dikasih roti ah, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah makan gitu huh? jadi ajari Anak tadi itu bagaimana rizki semuanya dari Allah. Ini tangan siapa yang buat Allah? Itu. Ini kaki siapa yang buat Allah? Ajari itu semuanya lah kamu umsular. Ajari sehingga ada kepercayaan terhadap Tuhannya. Mantap, kuat, kokoh adalah hati mereka. Waya tigu bila fiutomani dan mereka percaya dengan yang ditanggung oleh Allah daripada rizkinya karena Allah berfirman wafis sama irizukum dan di langit rizki kamu wama tu adu dan apa yang telah dijanjikan bagimu sama di langit rizkinya kamu itu di langit berarti bumi ini hanya wasilah karena itu kalau cari rizki kalau inti ini bingung dengan ada yang bumi nggak ada apa apa inti rizkinya inti di langit kok Gimana? Ia ya, percayakan dengan pencipta bumi dan langit. Minta sama Allah, hubungan dengan Allah. Beribadah seperti mana? Ibadahnya orang langit. Sholat yang benar, baca Quran yang benar, Rizkinya kamu itu di langit, bukan di bumi. Buminya hanya sekedar wasilah. Sama dengan pohon itu. Ini minta bingung sama merawat pohon aja. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengeluarkan buahnya ya nggak keluar. Kenapa? Dan bukan di pohon kok rezekinya kamu? Tapi sama. Ah, udah dijanjikan oleh Allah ada di langit itu. Nanti kalau bagus hubungannya Allah akan keluarkan itu buah dari pohon yang ada di bumi rezekinya kamu wafis sama irizko mamatu tuadun karena itu yang bagus hubungannya dengan langit lewat ibadah lewat doa kepada Allah Subhanahu wa taala wal kalau kamu enggak mendidik anak kamu demikian wal a'udzubillah tadhiq alaikum bahkan negeri kamu akan menjadi sempit bagi kamu tadhiq alaikum bila begitu negeri kamu akan repot hmm Wah tetayahilakumul asfarilal buod dan kamu akan mempersiapkan untuk pergi menjauh. Allah dimaakum. Yang ada pada kamu seakan-akan itu tidak berfungsi padahal itu dibutuhkan. Wahyailah oguba. Ini adalah siksa dari Allah sebenarnya. Nih gambarkannya di Indonesia, di Indonesia ini berlimpah loh semuanya. Malaysia itu perlu kekayaan Indonesia. Eropa itu perlu kekayaan Indonesia. Semuanya perlu kekayaan Indonesia, tapi orang Indonesia tidak bisa mengambil kekayaannya di negaranya sendiri. Berangkat ke negara lain jadi pembantu. Yang dikerjakan barang-barang dari Indonesia. Hebat enggak ente? Kenapa? karena mereka mulai kecil ha tidak dipercayakan sama Tuhan Subhanallah Apa sih enggak ya enggak ada di sini nih Kamu kumpulkan batu lho, telecekan ada di sini laku Kamu kumpulkan plastik laku di sini Kamu kumpulkan omplong laku di sini kamu kumpulkan belung pelaku di sini. Kamu kumpulkan beling pelaku di sini. Kamu kumpulkan tanah laku geng abrak. Apa yang tidak laku? Motong sapi. Gaginya udah jelas. Tulangnya jadi belungan, yo laku. Kulitnya laku. CCE -e, laku buntute laku usus c babat laku semuanya te rizik semut i apa-apa bawa sakotorannya laku apa yang tidak laku ada di sini nih tapi kenapa mereka tidak sempit hidup ada di negara yang begini menjanjikan sampai akhirnya mereka harus pergi keluar sampai jadi buru buru ada di sana Kenapa? Karena tidak terdidik al-iman dalam hatinya mulai kecil Tidak terdidik Tidak sholat Tidak ibadah sama Allah SWT Jadinya begitu Dipermainkan sama orang jadinya Astagfirullahaladzim Ini adalah satu ugubah siksaan Wattiba'u syaitan Dan ini adalah mengikuti setan Sebenarnya ini gambaran ini, ini sebenarnya terjadinya begini karena pemikiran-pemikiran dari para setan. Diperindah negaranya hanya sekedar untuk mendatangkan wisata wisata asing. Kenapa nggak diperindah rumahnya orang-orang yang kumuh itu? Kenapa nggak dibetulkan itu daerah-daerahnya orang yang tertinggal dari itu? Uh, dibiayai, umbulannya. Banyu birunya dibiayai supaya banyak wisata asing datang. Heran gak ente Menjamu wisata asing dengan luar biasa, padahal rakyatnya dikirim ke, ke negara asing untuk jadi pembantu ada di sana. Ajib gak? Kenapa? Karena tidak ditanamkan iman dalam hatinya. Karena Allah Ta'ala as-syaitanu yaitu kumul -fakr. Setan itu menjanjikan kepada kamu kefakiran, wayamurukambil fahsyah dan setan itu memerdayakan, memperdayakan kamu dalam perbuatan keji Yaitu perzinahan. Wallahu yai ducumau dan Allah menjenjikan kepada kamu ampunan minhu dari Allah wabatullah dan kemurahan atau keutamaan surga dan yang lain-lainnya. Wallahu asun alim sesungguhnya Allah itu maha luas kemurahannya pemberiannya. Dan mau mengetahui atas perbuatan kamu Untuk dibalas nanti Allah wa'alam Ada perlu ditanyakan Kita lihat kalanya ahlullah ya Subhanallah Kita ini kadang-kadang Sebenarnya Ngerti Cuma karena Udah teracuni dengan paham-paham Di luar yang apa masuk ke dalam kita seakan-akan nggak ngerti seakan-akan nggak ngerti kita ini tercuci otaknya udah tercuci otaknya sehingga pengaruh-pengaruh wah kalau nggak gini nggak dapat duit kita kalau kita nggak masuk gini nggak dapat untung beb ini kalau borongan anak sesuaikan dengan catatan ini nggak dapat untung nah. Tapi apakah kamu bisa kaya dengan ini? Enggak, kamu akan ruwet dengan ini Nah, Enggak percaya dengan Allah Ini akan membuatkan kamu Melarat Kenapa? Ini pikiran daripada setan Kamu pasti menjadi orang melarat Kalau Model-model cara begitu Jangan mau patuh Patuhlah dengan ajaran Allah yang jujur Yang benar Allah itu akan menjamin rezeki kamu Setan ini mengantarkan kamu kepada kefakiran fakiran, kira no itu lihat catat baik-baik itu orang yang mengambil hartanya rakyat itu nggak akan kaya nggak akan kaya, ntar lagi kemelaratannya sangat turunannya, kamu akan bisa lihat itu, kamu bisa cek nantinya, bingung terus urusannya, kacau terus urusannya, karena itu itulah percayakan sama Allah tentang rezeki ini kerja seadanya nggak punya utang sudah kaya raya ini mata yang sehat jantung yang sehat tangan yang sehat kaki yang sehat akal pikirannya yang sehat nggak punya utang bisa makan sehat walaafiat aji ah, ini nggak syukuri itu semua ya kepingin rumah bagus utang kepingin kendaraan bagus utang kepingin ini utang utang utang terus mikir utang terus kaya mananya kaya tangan sate utang Opr